train. Marhamatullah wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fa huwa al falan tajida lahu murshida. Subhanallahi la ilaha وَاشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا <تصفيق> Ya yunnas uttaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa betha minhuma wijjalan kathiran wa nisa awattaqullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba <coughs> Amma ba'duna astagal hadithi kitabullah wa khairal hadihi hadihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kullalabiratin dalal wa kullal dalalati finnar ay khufiddin 'azina Allah ayyakum kita telah membicarakan beberapa poin tentang obat ataupun penanggulangan penyakit putur kita lanjutkan pada poin selanjutnya di antara perkara yang dapat mencegah ataupun mengobati penyakit putur yaitu uh, memiliki manhaj yang benar. Memiliki manhaj yang benar. Para khawidin azinallahu wa iyyakum Seorang talabul ilmi atau seorang dai hendaklah dia memiliki manhaj yang benar terutama di tengah-tengah dakwah di tengah-tengah berbagai macam dakwah hingga yang masing-masing dakwah tersebut menyatakan dirinya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. <tuh> Semua kelompok menyatakan kelompoknya atas dasar yang telah kita sebutkan. Tidak ada satu kelompok pun yang menyatakan kami hanya berdasarkan Qur'an saja, atau kami hanya Sunnah saja, atau kami tidak mengambil dari keduanya. Kalau ada. Yang menyatakan salah satu di antara pernyataan seperti ini, maka sudah jelas bahwasanya kelompok tersebut ataupun jamaah tersebut adalah jamaah yang sesat atau ya mungkin juga bisa menyesatkan orang lain. Kalau hanya mengambil al Quran saja tidak pakai sunnah, atau sunnah saja tidak pakai al Quran, apalagi kalau tidak pakai dua-duanya. Oleh karena itu kita lihat seluruh kelompok, apakah jamaah Islamiyah ataukah jamaah Uh, jamaah masyarakat ataupun ormas-ormas ormas-ormas ya, dakwah ormas-ormas dakwah uh, dan dan kelompok-kelompok dakwah semuanya menyatakan bahwasanya mereka berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu <coughs> di tengah eh uh, kesembrautan dakwah ya kesembrautan pernyataan ini seorang itu hendaklah mengetahui Pijakan dimana dia berpijak karena sekarang ini istilah orang-orang Arab ya istilah orang Arab yaitu iktalota iktalota iktalota al habil fi habin nabil artinya masalah itu sudah huzabalat huzabalat atau amburadul sehingga menimbulkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat ini katanya Islam dan ini juga katanya Islam mengapa akidah mereka berbeda Padahal Qurannya satu, Sunnahnya juga Nabi mereka satu. Mengapa terjadi perbedaan-perbedaan seperti ini? Bahkan bukan perbedaan yang sedikit, bukan hanya perbedaan tanawo, tapi perbedaan taudat, di mana satu jamaah berbeda, ber, e, sangat berbeda, ya, bertentangan, ya, bertentangan dengan jamaah yang lain. Padahal masing-masingnya, masing-masing jamaah tersebut menyatakan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para khofi dihi nallahu wa iyyakum ya demikian juga kelompok-kelompok radikal ekstremis dan lain-lainnya ya mereka juga berdasarkan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mereka yang diberi julukan sebagai teroris ya kalau ditanyakan mereka mereka adalah orang-orang yang berjanggut mereka juga orang-orang yang bergamis Walaupun dalam penyamarannya dia tidak pakai gamis dan seterusnya mereka di dalam dakwahnya berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun masyarakat yang menuding mereka mereka adalah teroris. Tudingan ini juga berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menurut anggapan mereka masing-masing. Lantas yang mana sebenarnya yang salah dan mana yang benar? Oleh karena itu para ahli fiqih Naseehul Allah ya seorang Muslim Hendaklah dia memiliki pijakan yang benar ya. Hendaklah dia memiliki pijakan yang benar Sehingga dia terus mempelajari dasar-dasar dinul islam Sehingga dia tahu apa dasar dan pijakan yang benar Sebagaimana yang telah kita sering kita singgung bahwasanya Kaum muslimin yang menyatakan dirinya berdasarkan Quran dan sunnah Sering mengabaikan dasar yang ketiga yaitu Berdasarkan pemahaman Para sahabat Berdasarkan pemahaman Para sahabat Jadi Al-Quran dan Sunnah saja Kalau dipahami Dengan logika masing-masing Dengan jamaah masing-masing Mereka Al-Quran dan Sunnah itu Disesuaikan dengan logika mereka Contohnya saja Sebagaimana yang memiliki pemahaman baikat Yang memiliki imam Mereka berdasarkan Sebuah hadis Man, uh, man mata wa laisa fi unqihi bai'ah famata mitat aljahiliyah barang siapa yang meninggal sementara dia di lehernya tidak pernah ada berbaiat baiat itu adalah janji setia terhadap seorang pemimpin tetap taat kepadanya baik di dalam kesulitan maupun di dalam kelapangan kecuali jika si pemimpin memerintahkan untuk perkara-perkara yang melanggar syariat Allah misalnya antum uh, antum mau melakukan sebuah aktivitas kemudian imam tadi menyuruh jangan lakukan aktivitas itu penuhi panggilan si imam maka dengan bayat ini dia harus menge mengedepankan panggilan si imam tersebut itu dikatakan bayat ya? uh, barang siapa yang tidak ada di lehernya bayat dan dia meninggal maka matinya mati jahiliyah uh, dengan Cara seperti inilah banyak di kelompok-kelompok jamaah mengikat anggotanya, mengikat anggotanya dengan bayat supaya dia tidak lari dari keanggotaan. Demikian para ahli fiqih, rohimulloh iyyakum. Itu diambil dari, diambil dari dari uh, dari hari Rasulullah Sallallahu Sallam. Seperti uh, Nii Jamaah Islamiyah, kemudian uh, Ahmadiyah dan beberapa aliran tarekat sufi itu mereka memiliki bay'at. Ya, memiliki bay'at. Demikian para ikhwahiddin rahimanallahu iyakum. Oleh karena itu, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dipahami sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Bagi ikhwan ikhwan yang sering mengikuti kajian kita di Majelis Dakwah, ya. Sering kita kita singgung beberapa beberapa permasalahan tentang masalah masalah ini ya antaranya sebuah masalah fikih dimana uh, ketika Aisyah radhiyallahu anha memahami hadis Rasulullah saw kun tu nahai tukum anziar til kubur ala fazruha dahulu saya pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur dan sekarang silahkan kalian ziarahi silahkan kalian kunjungi Sebahagian imam, imam-imam ahli sunnah sebagai imam, menyatakan bahwasanya larangan yang pertama dahulu aku melarang kalian untuk menziarai kubur, yaitu larangan ini ditujukan untuk laki-laki dan perempuan. Alafazuruhah, dan sekarang silahkan kalian ziarahi. Perintah ini hanya khusus untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Berarti perintah untuk ziarah kubur itu hanya untuk laki-laki, sementara perempuan tetap dilarang. Demikian yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ya. Kita kita dapat bayangkan bagaimana kedalaman ilmu yang Imam Nawawi rahimahullah. Bahkan ada yang mengatakan memberi julukan Imam Nawawi itu adalah Imam Syafi'i kecil. Imam Syafi'i kecil karena dia dia yang uh, imam yang termasuk yang paling menguasai Pendapat-pendapat mazhab-mazhab. Mazhabnya Imam Ash-Shafi Rahimahullah. Namun yang namanya manusia tetap manusia. Pasti ada kesalahan dan kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, Pada khafidin, yakum, ketika Aisyah radhiyallahu anha pulang dari dari satu tempat, dia bertemu dengan salah seorang sahabat. Ditanya, dari mana anda wahai umul mu'minin? Katanya, saya baru saja pulang dari kuburan Abdullah bin Abu Bakar dari makam Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian yang bertemu tadi mengatakan, "Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya?" Ya. Kata Aisyah, "Ya, beliau melarangnya, namun beliau menyuruhnya kembali." Beliau menyuruhnya kembali dan Aisyah mempraktikkannya dengan menziarahi kubur dengan artian bahwasanya kaum wanita juga termasuk dalam perintah anjuran untuk menziarahi kubur, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh e, para imam di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini dikatakan pemahaman-pemahaman para para sahabat. Nah, demikian para khafidhin rahimallahu iyyakum. Jadi demikian juga masalah-masalah yang lain, apakah masalah akidah? Kita kembalikan saja, apa sih pendapat sahabat tentang masalah ini? Seperti di mana Allah sudah kalau sekarang itu banyak yang menyatakan yang seluruhnya menyatakan Quran dan Sunnah, ya eh, ada yang mengatakan di mana-mana, ada yang, di, di, yang mengatakan eh, tidak boleh ditanyakan di mana dan lain-lainnya, ya, semuanya menyatakan Al Quran dan Sunnah. Bahkan ada yang satu kelompok yang menyatakan kembali kepada Quran dan Sunnah tidak pernah membahas ini sama sekali, tidak pernah menyinggung ini sama sekali. Seolah-olah ini masalah yang tidak perlu. Sekarang itu umat Islam tidak perlu membahas masalah ini. Ademikian. Nah, Kalau kita kembalikan bagaimana sahabat selesai permasalahannya. Itulah pentingnya pemahaman sahabat tersebut dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam. Oleh kerana itu, ya memahami manhaj, ahli sunna wal jamaah merupakan dasar yang bisa, yang apa namanya, dapat menepis kebingungan yang dapat menepis kebingungan pada kofidin, sebenarnya yang bingung itu adalah mereka yang tidak menuntut ilmu mereka hanya mendengar-dengar saja kata ustaz ini begini dan kata ustaz itu begitu inilah yang membuat mereka bingung. Namun kalau mereka sedikit saja ingin mendalami permasalahan tersebut, mereka mau belajar atau beli buku untuk permasalahan tersebut, saya yakin pasti dia tidak akan tidak akan bingung. Nah, demikian para ikhwanuddin. Pasti dia tidak akan bingung. Karena kebingungan itu berkaitan dengan keminiman, keminiman ilmu pada pada diri seorang. Sama seperti masalah syubhat Allah Subhanahu menyatakan innal halala bayyinun wa innal harama labayyinun yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas wa umurun mushtabihat di antara keduanya ada perkara-perkara yang masih samar <tuh> la ya'lamu katsirum minan nas enggak banyak orang yang tahu jadi gak banyak orang yang tahu berarti ada yang tahu ya berarti ada ada yang tahu, ada satu permasalahan. Mungkin si A menganggap ini syubhat samar bagi dia. Mungkin si B katakan, enggak, enggak samar. Ini jelas haramnya begitu. Ini jelas halalnya. Demikian. Semakin minim pada keilmuan seseorang, maka semakin banyak perkara yang samar bagi dirinya. Kalau sudah semakin banyak yang samar, maka semakin banyaklah kebingungan. Ya. Yang sering berkecamuk dalam hatinya. Demikian, para khasidin. Azimullah wa iyakum. Jadi, mereka yang tadinya salah dalam memilih manhat, salah dalam memahami, memahami Islam, maka kemudian dia keluarkan potensinya, apakah itu potensi uh, berupa materi maupun berupa moral, ya. Setelah setelah belakangan hari dia tahu ini salah, ini bisa membuat dia menjadi futur, merasa capek, merasa letih. Karena sudah dikeluarkan seluruh potensinya ternyata salah. Kemudian ketika dia mendapatkan satu manhas yang benar, nanti akan muncul bisikan-bisikan e, setan. Dari mana kamu tahu ini benar sementara yang tadi salah? Ah ini dia. Ya. Dari mana kamu tahu ini yang benar itu yang salah? Dari atas dasar timbangan apa kamu katakan yang dulu kamu katakan benar ya salah, yang sekarang ini kamu katakan benar? Ah. Ketika terjadi kecamuk seperti ini, kebingungan seperti ini, akhirnya apa? Udahlah, tak usah ngaji ngaji kan begitu. Semakin ngaji semakin bingung. Inilah yang menyebabkan orang-orang akhirnya semakin jauh dari dari Islam. Padahal kalau semakin ngaji, dia akan banyak perkara yang dia ketahui. Ya. Akan banyak perkara yang dia ketahui. Namun karena setan membisiki kamu selama kamu ngaji ini semakin bingung. Mendingan gak usah ngaji, gak ada yang bingung. Karena apa? Gak tahu mana yang halal, mana yang haram. ya. Kalau ada kesempatan, dianggap saja halal. Kan begitu. Apa yang dilakukan orang, dianggap saja halal. Selesai. Dianggap saja sunnah. Tanpa mengetahui apakah ibadah dan tidak. Kenapa gak punya ilmu tentang masalah itu? Makanya para ikhafidin azallahu wa iya'kum. Orang... Orang yang tidak tahu, ya. orang yang yang uh, kita katakan dalam uh, apa namanya dalam berdagang berdagang yang tidak mengerti tentang tata, tata cara ataupun kode etik syariat dalam berdagang, orang seperti ini tidak akan ada kebingungan, ya. tidak akan tidak akan memiliki benturan-benturan. Kenapa? Ya, dia tidak ada masalah bagi dia yang hal haram, Karena memang dia tidak tahu. Dan dia memang tidak mau tahu tentang masalah itu. Tapi coba ketika seorang yang mengerti mengerti kode etik syar'i dalam berdagang. Pertama sekali yang dia lakukan. Kira-kira yang saya lakukan ini halal apa haram. Itu yang pertama. Sebelum dia jauh melangkah. Nah, demikian. Parekhafiddin azniullah wa ya. iya'kum. Kemudian... Kemudian poin selanjutnya yaitu uh, bersahaja dalam beramal. Bersahaja dalam beramal. Artinya para ikhafiddin bahwasanya seluruh uh, tatanan syariat yang telah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia itu adalah tatanan syariat yang sedang tidak terlalu dan tidak juga apa, nam, apa namanya uh, melalaikan ya yeah. itu adalah syariat syariat Islam makanya Allah Subhanahu menyatakan wa ma ja'ala 'alaikum fiddini min haraj. kami tidak jadikan agama itu menyulitkan kamu itu dasar dasar kaidah syariat Islam wa ma ja'ala 'alaikum fiddini min haraj kami tidak menjadikan agama ini sulit bagi kalian. Jadi sebenarnya dalam dalam cara Islam tidak ada yang sulit kita lakukan. Hanya kita itu mau apa tidak. Para kafirin asy'Allahu iyyakum. Jangankan masalah sebuah kewajiban, masalah yang mubah saja, ya, yang mubah saja itu bisa sulit kita lakukan ketika kita nggak mau. Contohnya saja, ketika kita nggak selera makan. Disuruh makan. Kira-kira kita mau makan? Tidak mau makan. Padahal ini masalah disuruh makan. Apalah susahnya makan? Kan begitu. Apa susahnya makan? Kebutuhan manusia ya makan. Namun ketika kita gak selera makan, disuruh makan. Kita gak mau makan. Disuruh makan, mau makan tuh sulit rasanya. Ah begitu. Berarti para ya khafiddin azalallahu ayyakum yang dimasud wama ja'ala alaikum fiddini min harot kami tidak jadikan agama itu menyulitkan kalian. Artinya untuk standar manusia itu gak sulit sebenarnya. Namun untuk standar manusia yang durjana, manusia-manusia pemalas, yang lalai. Apapun cariannya tetap menyusahkan. Para ikhwan yang sudah terbiasa sholat lima waktu sehari dan wa semalam. Saya yakin gak sulit kan? Kalaupun tertinggal ada yang aneh dalam hati ini. Apa yang kurang? Seperti orang yang biasa merokok, habis makan, kemudian gak merokok. Apa yang kurang? Pala kakap sudah. Begitu. Teh manis dingin sudah, semua udah kenyang. Tapi ada yang kurang. Ada saja yang kurang, apa rasanya? Oh iya, rokok. Kan begitu. Bagi yang pengalaman, saya yakin ini. Dia terasa hidup itu kurang. Ada yang kurang tanpa rokok. Begitu. Karena kalau dia merokok, dia merasa hidup lebih hidup. Itu dia. ya. Hidupnya akan lebih hidup. Adamikin para ikhwan fiddin. Kenapa coba orang yang enggak merokok disuruh merokok? Ya. Disuruh dia kan enggak enggak akan mau merokok, apalagi dia tahu itu hukumnya haram, enggak akan mau merokok. Karena dia tahu itu hukumnya haram. Mengapa yang ini sulit, yang ini malah mudah untuk meninggalkannya? Jadi sebenarnya standar yang mana yang mau dipakai? kan begitu ini calon contoh para Ekhafidin. Jadi standar manusia itu untuk syariat Islam adalah standar yang bisa melaksanakan seluruh syariat-syariat Islam. Soal dia apa saja syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu mudah dilakukan oleh manusia. Hanya saja manusianya yang degil, manusia yang malas itu saja masalahnya. Nah, demikian para Ekhafidin. Asyhadulohiyyakum. Salat yang lima waktu, ternyata kita lakukan mudah, ya mudah bagi yang gak biasa salat subuh itu sulit sekali dia bangun ketika apa namanya ketika adhan subuh makanya ketika Ramadan mereka keluar pada waktu salat subuh terasa suatu, dia melihat dunia yang lain kenapa? karena gak pernah keluar rumah ketika subuh keluar rumah itu sudah jam 8, matahari sudah naik tapi ketika dia keluar rumah pagi subuh, rasanya kok macam seperti dunia lain begitu. makanya kita lihat kalau subuh Ramadan, banyak yang keluar kan Kenapa? Kepingin dia lihat dunia dunia lain itu. Tapi yang biasa, yang biasa salat ke masjid subuh, habis-masjidnya pulang, selesai. Yang gak biasa, meluyuran dulu kan begitu. Ya, asrama subuh, ada yang asmara subuh, dan lain-lainnya. Nah, demikian, Marekhofidin, Azza Allah, dia merasa satu hal yang aneh. Seperti satu hal, kondisi, apa namanya, fenomena yang lain dia rasakan. Demikian, Marekhofidin, Azza wa Allah, karena selama ini dia gak pernah rasakan hal seperti itu. Nah, demikian. Ya, oleh karena itu Islam itu sebenarnya eh, agama yang tawasud, yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Ya, umat pertengahan. Dan memang para ikhwan fillah wa iyyakum, kalau kita lihat, kita bandingkan syariat Islam dengan syariat-syariat sebelumnya. Ya. Contohnya saja antara Yahudi dan Nasrani. Antara Yahudi dan Nasrani. Dalam masalah kenabian. Mensikapi Nabi Isa. Orang Yahudi mengatakan Nabi Isa ini adalah anak zina. Orang Nasrani mengatakan oh anak zina. Dia adalah Tuhan. Yesus. Yang disembah. Jadi yang satu mengangkatnya setinggi-tingginya. Yang satu lagi menghinakan sehina-hinanya. Islam di tengah, yaitu dia itu tidak ada Tuhan dan dia itu juga bukan makhluk yang hina, dia adalah Nabi Allah yang dimuliakan Allah dan dia diangkat oleh Allah subhanahuwataala sebagai Nabi, jadi tidak sebagai Tuhan. Demikian para kafirin. wa Jalla Masalah apa lagi? Masalah fikih juga. Coba perhatikan, Islam itu tawasut, Islam itu tawasut, itu pertengahan di antara agama-agama yang lain. Masalah ini antum bisa lihat di, di akidah Wasotiah yang terus oleh Syekh Syeikh Ibnutaymiyah, ya, Ibnutaymiyah yang menyebutkan beberapa contoh bahwasanya Islam itu adalah umat yang tawasud yang pertengahan di antara Efrod dan Tafrid, di antara yang terlalu gulu, ya, dan apa namanya ee, yang, yang meremehkan. Nah, demikian para ekafidin, azza wa Makanya. Islam juga tidak suka dengan ekstrem. Tentunya ekstrem, ya, ekstrem yang dimaksud adalah ekstrem yang yang, yang menyalahi syari' karena kalau ekstrem selera masyarakat, berjenggot ekstrem, begitu. Ya, nanti tidak wirid ekstrem, tidak ikut maulid nabi ekstrem. Yang jelas kalau nggak ikut selera masyarakat, ekstrem lah itu. Nah itu, itu kalau ekstrem menurut pandangan masyarakat. Jadi misalnya kalau satu masyarakat misalnya, ya, satu masyarakat dia punya punya apa nah, Punya kebiasaan begini. Kalau menyalahi kebiasaan ini maka akan dikatakan ekstrim. Masyarakat ini punya kebiasaan berbeda dengan masyarakat ini. Ya. Bisa jadi kalau masyarakat yang biasa ini pindah kemari, ini dianggap ekstrim oleh masyarakat sini. Dan masyarakat ini kalau kebiasaannya dipindahkan dibawa ke masyarakat ini, ini dikatakan Ekstrim, ada demikian, ya. Contohnya saja, ya. Contohnya saja. Masalah jilbab, masalah jilbab, jilbab panjang misalnya, atau yang gelap misalnya, atau cadar misalnya. Di beberapa tempat tidak ada dikatakan ekstrim, dan banyak di banyak tempat dikatakan tidak ekstrim. Tapi di Indonesia dikatakan ekstrim. Bahkan nggak semua Indonesia. Di, di beberapa tempat saja, di satu tempat dikatakan, biasa-biasa nah, aja nggak ekstrim. Tapi di tempat lain, yang nggak pernah melihat seperti ini, kaya, oh ekstrim ini. Apalagi dia tengok, itu para bom-bom bunuh diri itu semua pakai cadar istrinya. Maka dikatakan, ciri-ciri orang ekstrim adalah istri pakai cadar. Kemudian berjenggot. Nah, begitu. Maka, bisa, bisa saja dituding si Dhani jadi. Teroris kan begitu, berjenggot juga dia. Padahal jenggot dia, dasarnya beda dengan jenggotnya kita. Ini ya kan Gus? Iya, iya. Ya, jenggotnya Sidani beda dengan jenggotnya kita dasarnya. Nah demikian. Ada seni Sidani. Nanti nggak kenal dengan Sidani. Gak usah kenal lah. Nah demikian per ekofitin. Subhanallah wa alaikum. Allah Subhanahu Wa Taala juga firman, la yu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani ya sesuatu itu kecuali uh, Allah tak membebani membebani manusia kecuali yang sanggup dia lakukan illa usaha kecuali yang sanggup mereka lakukan ini merupakan uh, na, pernyataan Allah Allah yang menciptakan manusia dia tahu kemampuan manusia itu dia ya karena logikanya para ikhwad ya logikanya ketika seorang menciptakan sebuah alat produk Apakah itu berupa mobil, apakah itu ber... Ayo, produk apa saja. Tentu dia juga mengeluarkan ketentuan-ketentuan. ya, Ketentuan-ketentuan, keterangan-keterangan. Yang sesuai untuk produk dia ini. Kalau dia mengeluarkan produk misalnya kita katakan Honda. Ya. Honda. Kemudian, antum perlakukan Honda ini seperti produknya Suzuki. Apalagi yang ini dua, empat tak. Antum melakukan dengan yang untuk peraturan dua tak. Tahu Antum? Dua tak, empat tak. Yang tahu-tahu sajalah. Sudah. Peraturan Suzuki untuk Honda. Tentu tidak akan tidak akan jalan. Akan merusak si Honda. Demikian juga sebaliknya. Dan yang mengeluarkan, yang memproduksi sepeda motor Honda, dia tahu kemampuan Honda ini berapa. Begitu. Dia tahu kemampuannya. Makanya ada aturannya. Jangan begini dan jangan begitu. Kecocokannya dia tahu. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Tidak akan mungkin dia membuat peraturan yang tidak sanggup kita lakukan. Tidak akan mungkin. Ya. Satu perkara yang tidak mungkin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzolimi. Tidak pernah menzolimi hambanya. Contohnya saja, kan tidak ada syariat. Coba antem sebutkanlah satu syariat yang tidak mungkin antum melakukan. yang bisa menyebutkan satu contoh, saya kasih hadiah. Minimal boleh pulang sekarang. Nah, satu aja. Kita sati 100 lah. Satu contoh syariat yang gak mungkin kita lakukan. Saya itu sampai lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Udah habis. Nah, demikian Pak Ekhwamin. Gak ada. Gak ada satu syariat pun. Yang gak bisa kita lakukan. Semuanya bisa hanya kita malas, itu saja masalahnya. Kita lalai, itu saja permasalahannya, ya. Nah, demikian. Kita lanjutkan Pak Efhauddin, kita kita singkat-singkat saja, ya. Karena targetnya selesai ini. Kemudian, poin yang selanjutnya yaitu uh, Mengatur waktu. Nah, mengatur waktu. Para khafidhin azza iyyakum. Waktu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bayangkan seandainya tidak ada waktu. Waktu ada, namun tidak ada pembagiannya. Seperti kita kita bangun sudah tidak ada yang jam 1, jam 2 dan seterusnya tidak ada. Tidak ada matahari tengah dan seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kita dan disertai dengan waktu dan waktu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dalam surah Taubah disebutkan bahasanya uh, yang isinya bahasanya Inna id ta shuhur in dalloisna sesungguhnya jumlah bulan yang telah ditetapkan Allah subhanahuwataala adalah dua belas dalam setahun. berarti kita tahu setahun itu dua belas bulan. coba seandainya kita nggak tahu tahun, sudah kita berjalan begitu saja. Ya. berapa usianya pak nggak tahu, karena nggak ada tahun. Hei, hidup saja begitu. Ya. hidup saja begitu. seperti lembut dengan lembu yang lain. pernah dia tanya berapa tahun usianya kan nggak ada. Siapa yang tahu? Pernah ada yang nanya. Tak ada, tak penting bagi mereka tahun itu. Penting mereka makan besar. Yang pentingnya adalah yang punya selembu. Si yang si em punya lembu, tahu dia usia lembunya berapa? Kapan disembelih? Kan begitu. Ada nah, mikian. Namun antar mereka si lembu itu sendiri tak, tak begitu. Apa dia dengan dengan usianya dia? Yang penting dia makan besar. Nanti besar dipotong, selesai ur urusannya. Itu dah kehidupan. Kehidupan binatang pernah begitu. Dia dipelihara. Kecil. Makan, makan, makan, makan. Besar, potong. Itulah dia. Kalau ada manusia seperti itu. Lahir. Makan, makan, makan. Besar, mati. Apa bedanya dengan ilmu? Ya. Apa bedanya? Ada mikan para COVID-19. Alhamdulillah Allah SWT memberi kita waktu. Dan telah dibagi-bagi waktunya. Makanya... Kita harus membagi waktu kita. Harus pandai memanajemen waktu. Nah, harus pandai. Supaya waktu yang ada pada diri kita itu benar-benar dimanfaatkan. Makanya kata Umar bin Khattab, Al-Waktu kasayif. Al-Waktu kasayif. Waktu itu seperti pedang. Ilam takta'ahu yakta'ahu. Kalau kamu tidak memotongnya, kamu yang dipotongnya. Artinya, kalau kamu tidak mengendalikannya, maka kamu yang akan dikendalikannya. Kamu akan tergilas oleh waktu. Makanya orang-orang yang gak pandai mengatur waktunya, dia akan terlihat orang-orang yang ketinggalan. Ngaji ketinggalan, ilmu ketinggalan. Nanti urusan ma'isyah kehidupan juga ketinggalan. Santai orangnya. Akhirnya dunia akhir ketinggalan. Karena apa? Karena gak pandai membagi waktu. Ketika orang kerja dia tidur, ketika orang tidur dia kerja, nggak tahu udah gimana. Orang-orang seperti ini biasanya yang tidak pandai mengatur waktunya itu nggak bisa ya bekerja dengan orang lain dan tidak bisa dan tidak bisa berkerjasama dengan orang lain, tidak di bawah bawahan orang lain, apalagi sebagai atasan, apalagi berkerjasama dengan orang lain, dia hanya bisa bekerja sendiri dan hasilnya juga tidak akan bisa maksimal. Aduh mikan para kofidin, azza wa jalla wa iyyakum. Oleh karena itu agama ini juga ada aturan waktunya, makanya inna salatatanha anil fasyal munkar, uh, inna salatakarat al muminina kita bermahu kita salat itu terhadap orang mukmin ada waktu-waktunya, ada waktu-waktunya supaya kehidupan manusia itu teratur. Azan, coba kita bangun azan, kan teratur dia. Seandainya coba perhatikan orang-orang orang-orang yang enggak enggak salat subuh, enggak teratur dia hidupnya. Tak kapan dia bangun? Kalau libur bisa-bisa bangunnya jam ya. sebelas. Bisa-bisa bangunnya jam sebelas. Tapi kita azan bangun, begitu. Bangun bisa memulai aktivitas. Demikian para kafirin. Nanti zuhur, sudah diingatkan, sudah zuhur, sudah tengah hari, asar ini sudah mau hampir petang, maghrib sudah petang, begitu. Ini merupakan aturan-aturan waktu. Makanya kita harus pandai mengatur waktu, ya. Gunanya untuk apa? Untuk menghilangkan perasaan putur. Penyakit putur, penyakit lemah tadi. Ya, penyakit lemah. Karena orang yang tidak pandai mengatur waktunya, bisa saja pada satu waktu dia semangat. Ya, Bulan ini, karena dia mulai semangat, ngaji, kemana-mana dia kejar. Muslimin, dakwah, sini. Mana ada waktu? Binje, percut sana, kemana-mana. Dikejar semangat dia. Sudah Tiga bulan, Empat bulannya mulai tanggal Satu-satu tanggal jadwalnya tanggal-tanggal akhirnya tidak pernah sama sekali enggak pandai mengatur waktu. Makanya kita itu yang penting ya, yang penting itu kata Rasulullah, SAW, ya. Inna ahabbal 'amala ila Allah adwamuh. Yang paling disukai Allah adalah amalan yang paling kontinu walaupun sedikit. Antum hanya ngaji misalnya di malam Selasa tapi continue itu lebih baik dibandingkan ngaji di sini di sana-sana kemudian pre 3 bulan 4 bulan. Apalagi kajiannya kajian beruntun. Sangin semangatnya semua diikutin. Semua kan kajian kitab. Habis itu ahli burrah 3 bulan. Kosong plong begitu. nanti ngaji lagi. Apalagi begitu. Pilih satu atau dua namun rutin itu lebih penting. Ya. Karena yang namanya ilmu para khafidin yang namanya ilmu dia akan lebih bermanfaat kalau dilakukan secara kontinu. Dulu waktu kita belajar di Pakistan ada beberapa orang, Bapak ikhwan, orang Arab ya. Setiap dia masuk jamiah, jamiah itu universitas, ah, enggak ada apa-apanya di sini, enggak ada ilmunya begitu. Duduk 2 bulan, pindah tempat lain, cari sana lagi, ah, enggak ada apa-apanya. Akhirnya sekian tahun enggak ada apa-apanya, enggak ada apa-apa akhirnya. Karena semua tempat enggak ada apa-apanya. Jadi dia mau itu begitu duduk yang ngajar Syalbani. Begitu. Ya. Walaupun kalaupun Syalbani ngajar dia bisa saja dia tidak tidak levelnya. Ya. Terkadang kan kita begitu, kalau mau belajar ngaji siapa ustaz? Kalau enggak ustaz ini kurang mantap rasanya. Padahal kalaupun ustaz yang dikehendakinya itu sekali sekali juga datang dia. Ya. Kan ini yang banyak para ikhwah fidin azalla wa iyakum. Padahal siapapun yang mengajar kalau memang satu kitab beruntun dia ikuti pasti akan bermanfaat sedikit demi sedikit sedikit sedikit sedikit itu pasti akan pasti akan apa namanya ilmunya akan semakin bertambah sedikit demi sedikit nah, demikian mereka hidin azza wa jalla kemudian ya tanwi ala ibadah wala amal At-tanwi' bil-ibadah wal-amal. Uh, variasi dalam beramal. Melakukan variasi dalam beramal. Artinya, para yang fafirin azzaullahu iyyakum, ketika antum, yang men, namanya manusia sebagaimana yang telah kita singgung, itu pasti punya sifat bosan. Ya, Pasti punya sifat bosan oleh karena itu perlu adanya variasi dalam beramal contohnya ketika ketika seseorang misalnya eh, biasanya dia solah dia dia puasa senin kamis misalnya kemudian muncul jenuhnya misalnya misalnya ini ya dia ganti ke puasa tiga kali dalam sebulan misalnya atau dia ganti kepada puasa nabi daud misalnya ini dikatakan variasi dalam beramal, ya, variasi dalam beramal. Tentunya variasi di sini selama masih dalam ruang lingkup sunnah. Jangan antum buat variasi dalam beramal buat kesimpulan sendiri. Hari ini sal zuhurnya tiga rakaat, besok tujuh rakaat, rusak tiga rakaat, empat rakaat, Enggak begitu variasi dalam beramal. Ya. Selama ada variasi silakan. Misalnya salat tahajud, antum bisa lakukan satu rakaat. Tiga bisa, lima bisa, tujuh bisa, sembilan bisa, sebelas bisa, silahkan. Begitu. Demikian juga salat, Antum uh, capek duduk iftiros. Antum bisa duduk ikh'a dengan mendudukkan di atas. Uh, begitu. Jadi banyak. Antum bosan mengangkat. Tentang, udah, sekali tentang, uh, apa namanya, dada. Antum bosan baca? Allah ma ba'id, baca Allah, apa ini wajah itu, tapi yang lengkap, jangan separuh. Oh, demikian. Antum, uh, mu'mi ingin bervariasi, biasa baca. Subhanakullahi wa rabbanu wa bihamdika Allah maafirin, baca. Ketika ruku, subhanahu wa biha'la'azim, wa biha'amdi, dan seterusnya. Ya, Itu variasi, selama ada dalilnya. Karena ibadah itu tidak bisa divariasikan yang tidak ada dalilnya. Ah, demikian, para ikhwasidin, az'allah wa iya'kum. Hari ini kita ngaji kitab, besok untuk variasi supaya antum enggak bosan, kita adakan tahlilan. Enggak bisa begitu. Ya, enggak bisa begitu. Ini variasi yang bid'ah, enggak bisa. Ini malah merusak. Malah membuat penyakit semakin semakin apa? Semakin kronis. Demikian para fiina az wa azaallahu wa iyyakum. Iya, waktu semakin mendesak. Kemudian mana dia lagi. Uh, taahud fatirin. Ah ini. Ini penting sekali. Senantiasa menasihati orang-orang yang yang sedang putus. Ini yang belum dipunyai oleh ikhwan wal salafi. Di mana ketika ada seorang ikhwan yang enggak pernah nampak, kemudian dicari ke mana dia? Apa gerangan? Sakitkah? Apakah dia apa yang terjadi pada dirinya? Itu tidak ada. Kalau kita lihat, yang lain-lain itu banyak ya. Bahkan mereka punya tim. Kalau enggak akhurut kalau orang ini, mana dia ya? Ada timnya mereka mengajak, mendatangi, dan seterusnya. Sebenarnya pada ikhaf ini, bukan itu sunnah mereka, enggak? ya Karena Rasulullah SAW juga demikian. Ketika ada seorang sahabat, tidak beliau ketemu tidak beliau jumpai beliau tanya si fulan di mana gitu si fulan di mana terkadang beliau kunjungi terkadang bertanya kepada para sahabat sahabat yang menjawab dan seterusnya berarti ada sahabat yang yang mengetahui tentang kondisinya nah, demikian para khafidina jazakumullah wa iyyakum jadi ini dalam rangka ta'awun alal birri wat taqwa saling tolong-menolong dalam ketakwaan dan kebajikan jadi Dan juga dalam melaksanakan watawasubil haqqi, bis sober. Saling nasihat menasihat di dalam kebenaran dan saling nasihat menasihat di dalam, dalam e, kesabaran. Nah, demikian. Jadi ketika ada teman kita yang lemah, kita yang menyemangatkan. Ketika kita yang lemah, dia yang menyemangatkan kita. Ketika kita yang kurang sabar, ada orang lain yang menyabarkan kita. Ketika dia yang kurang sabar, kita yang menyabarkan dia. Ketika kita disabarkan orang lain, jangan marah. Ayolah kita ngajar Allah kamu, karena kamu tak mengerti aja. Coba kamu ah begitu. Akhirnya dia pun ketika dia mau menasihati dimarah marah-marah ya sudahlah, gimana lagi. Ya. Jadi para ekafidin Rasulullah iakum, ketika kita timpah musibah, orang lain yang menasihati kita supaya sab sabar jangan sampai kita pulang marah. Kamu kan karena tak merasa bagaimana? Coba kamu yang timpah musibah. Belum tentu kamu sanggup. Ya tak bisa demikian para ekafidin. Ya. Kali ini kita yang kena. Dia belum, maka dia yang Dia yang nasihati kita, ketika dia kena Kita yang nasihati dia, walaupun mungkin Kalau musibah itu Yang yang yang terkena musibah itu kita Mungkin dia lebih sabar dibandingkan kita Namun pada saat itu, kita bukan orang yang kena Maka kita yang menyabarkan dia nah, Demikian pada Ikhwan Fidin Ketika kita lihat Kita ini udah malas ngaji, kita yang ngajak Mungkin pada suatu saat kita akan Terserang rasa malas Itu pasti Orang yang ngaji, ngajar, ngajar raja kadang-kadang malas kan begitu? Muncur rasa malasnya. Ini- ini aja orang nyaman begitulah kira-kira. Udah ini- ini aja, begitu. Insyaallah ngantuk lagi. Ya. Ada macam kan? Kita hujan, hujan datang. Yang, yang datang datang ke masjid cuma yang untuk tidur. Jadi akhirnya bagaimana? Kan membuat malas. Makanya ada yang memberi semangat kan begitu? Makanya semua orang itu pasti punya perasaan lesu. Tidak ada yang tidak punya perasaan lesu. Selama dia normal, pasti dia punya perasaan lesu. Makanya para ikhwafiddin, itulah butuhnya yang namanya, apa namanya, uh, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya, orang-orang mukmin itu ikhwah. Yaitu bersaudara. Innal al-mu'min wal mu'min. Uh, sesungguhnya, mu'min, satu mukmin dengan mukmin yang lain, yaitu kalbuniyan ilmarsus, yasud ba'du'n ba'do. Seperti uh, tembok yang saling menguatkan. Demikianlah para ikhafidin azimallahu iyyakum. Makanya, kalau ada orang yang sudah mengasingkan diri dari komunitas orang-orang soleh, itu tanda-tanda apa kemarin? Tanda-tanda terkena penyakit putur. Jadi, dia merasa enggan untuk bergabung kembali dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini bakal orang-orang yang akan terus terkena penyakit putur dan penyakit puturnya akan semakin kronis sampai dia nanti celaka sendirinya. Demikian para ikhafidin azimallahu iyyakum. Kemudian para ekofidin, poin selanjutnya yaitu eh, memperbanyak mengingat mati. Ya, memperbanyak mengingat mati. Tentunya para ekofidin hal ini untuk yang berkaitan dengan masalah akhirat. Ya, memperbanyak pahala dan bekal kita untuk menuju akhirat. Jangan ketika antum kerja ingat mati. Mau kerja mau mau masuk kantor ingat mati. Bawanya lemas saja. Kenapa tidak kerja? Aduh, saya teringat mati. Ah, besok kena pecat lah. Hilang semangatnya. Salah meletakkan. Ya. Ketika kita mau mencari dunia, kita harus semangat. Ya. Kita harus semangat. Ingat matinya, ingat juga. Artinya apa? Jangan sampai kita menyimpang dari aturan. Itu saja. Ya. Ketika kita beribadah, kita ingat mati, kita bisa lebih sungguh. Sungguh. Jadi, mengingat mati itu bukan membuat orang lesu, namun membuat semakin sungguh-sungguh beribadah dia coba ketika kalau ada yang datang malaikat maut datang, "Hei, fulan, kamu besok mati loh." Benar ini catatannya. Misalnya begitu. Gimana kita? Tentu sungguh. Sungguh. Dan itu yakin kita akan sungguh-sungguh besok mati masalahnya. Wah, ini kalau besok mati kita harus bekalan tinggal tinggal tinggal 18 jam umur kita. Begitu besok mati. Ya. Jadi, orang yang ingat mati itu bukan letoy. Bukan lesu lelah, letih letih longoh, bukan. Jadi hidupnya enggak bergairah. Kenapa, Pak? Mau mati. Bukan begitu orang ingat mati. Orang yang mengingat mati membuat hidupnya semakin bergairah. Ya, bergairah dalam ibadah, tetap bergairah dalam mencapai dunia tetap bergairah. Tetap bergairah dan tetap waspada jangan sampai menyimpang dari rel-rel yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah paraikhofuddin seklumit tentang masalah futur ya seklumit tentang masalah futur di mana penyakit ini penyakit yang pasti diinggapi oleh semua anak-anak Adam yang tidak pernah futur itu hanya malaikat ya malaikat yang enggak pernah futur subbihuna ya. subbihuna lahu billaili wan nahar layaf turun. malaikat itu bertasbih kepada Allah pada malam dan siang hari layap turun tidak pernah jemu dan kita manusia makhluk yang punya sifat jemu punya sifat bosan dan lain-lainnya oleh karena itu tinggal kita bagaimana cara mensiasati sifat bosan ini agar sifat bosan tersebut tidak membuat tidak menyeret kita pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wataala demikianlah para kafirin Aku luqouli hadza wa astaghfirullah ali walakum salam muslimin innahu al-ghafururrahim insyaallah pada malam selasa depan kita kembali kepada uh, pembahasan Usulul bidah insyaallah taala aku luqouli hadza wa astaghfirullah ali walakum salam muslimin naul ghofururrahim eh uh, silakan jika ada yang perlu ditanyakan ya silakan nah. Ya. Ada ya. Perhatikan para khafiddin. Rasulullah s.a.w. bersabda, man uh, man qatala duna nafsihi fa syahid. Man qutila duna nafsihi fa syahid. Barang siapa yang membela ataupun yang barang siapa membela dirinya artinya ada yang membunuh dia kemudian dia bela lantas dia terbunuh maka dia syahid kemudian mangkutila duna malihi wa ahli wa fa syahid atau kama qala barang siapa yang meninggal tewas karena membela hartanya dan keluarganya maka dia syahid para khafidin azza Allah iyyakum Ketika kaum muslimin, ya, daerah kaum muslimin dijajah oleh orang-orang non-muslim. Ya, dijajah oleh orang-orang non orang, orang, Kita jangan bicara masalah non-muslim. Ketika kita punya tanah, saya beli tanah. ya, Beli tanah 30 x 60 meter. Tanah saya sah. Ada SHM-nya. udah jelas. Tiba-tiba ada seorang pejabat, misalnya ini. Kamu harus keluar dari tanahmu. Begitu. Dan pejabatnya orang muslim. Muslim ini. ya. Lantas saya bela ini. Pokoknya, dengan kemampuan saya, pokoknya saya bela ini. ini Harta saya. Dia tahu itu harta saya, harta saya. Dan dia mau merampasnya. Terbunuh saya di situ, maka saya sahib. Itu muslim. Yang merampas itu Muslim. Apalagi kalau kafir. Jadi para ekhafidin, wa ketika orang-orang non-muslim datang ke daerah pemukiman kaum muslimin dan merampas harta mereka, kemudian mencaplok daerah mereka, maka mereka silahkan membela. Kalau mereka terbunuh di situ, mereka mati syahid. Tapi para ekhafidin bukan Mati syahid bisa bilillah ya. Maksudnya bukan mati syahid uh, seperti membela agama Allah bukan. Ini syahidnya lain. Yang dikatakan mati mati syahid jihad itu adalah man kotalah man, man kotalah ditakuna kalimatullahi wabil aulia. Mereka yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah. Jadi yang dibela itu adalah Islamnya, bukan bukan hartanya, bukan buminya. Uh. Kalau yang tewas untuk berjihad fisabilillah ya, tewas mereka, mereka mati syahid dan tidak perlu dimandikan, Dikapankan dengan baju yang dia pakai. Namun syahid yang ini ya, ini orang meninggal seperti ini yang membela hartanya juga dikatakan syahid, namun bukan syahid jihad fisabilillah tadi. Nah, walaupun dia sama-sama dikatakan mati syahid. Jadi demikian. Jadi dia silakan membela membela hartanya, membela tanahnya. Apalagi yang datang itu orang kafir. Nah, kemudian, tentunya sebagai seorang Muslim yang cerdas, dia harus punya pertimbangan. Ketika orang yang datang merampas hartanya pakai tank, kemudian dia hanya punya senjata rencong, pakai tank, awas, pakai tank. Tentunya kan ini bermasalah. Dia harus punya pertimbangan. Ini rencong kan kecil, mana ada rencong yang tinggi? Enggak ada rencong yang panjang kan? Rencong disikit aja. Nah, begitu. Istilahnya untuk untuk apa namanya? Kalau antar dekat, kalau dekat bisa lah. Untuk tank. Mau ditikamin tuh tank, enggak bisa. Rencong buatan mana saja, empu gandring pun enggak akan bisa itu membelah tank. Ademikan nah, para kafirin, tentu dia seorang cerdas. Mendingan dia dia keluar membuat siasat mengalahkan dibandingkan yang lawan di situ ya salah. Ada tank kemudian dilemparin pakai kerikil. Allahu Akbar, tank dirempar kerikil. Bagaimana? Kemudian dibalas dengan dengan bom, mati. Ah, para yang khawatirkan jangan loh, makanya ada pertimbangan dalam Al-Qur'an dikatakan wa'aidullahu mastatatu minkuah. Persiapkan kekuatan kalian untuk melawan mereka, persiapkan. Ala inna quwatal aramyun kata Rasulullah. Sesungguhnya yang dikatakan kekuatannya adalah romyun. Romyun itu melempar. Apa saja? Apakah itu berupa bom? Apakah itu eh, bagaimana keahlian dalam memegang senjata dan lain-lainnya. Kalau dulu kan melempar tuh melempar lembing. Kalau sekarang ya, antum perang pakai lembing. Ya mana jalan sekarang perang pakai lembing? Pakai pakai pakai, pakai, pakai baju runcing. Ya Israel masuk ke medan. Wow kita harus semangatkan jihad apa semangat kemerdekaan 45 pakai bambu runcing cari bambu je sulit sekarang begitu ya nggak demikian mendingan mundur dulu baru kemudian mensusahsah ah begitu ya jadi para kafirin asalamualaikum ketika read listin apakah mereka waktu itu adalah orang yang sanggup untuk melawan seperti itu dengan dengan senjata yang demikian ataukah lebih baik mereka mundur lantas untuk siasat yang lebih Uh, lebih jitu demikian sehingga tidak banyak yang yang jatuh korban. Orang-orang kafir itu para ikhafiddin ya, mereka itu memang sudah dendam. Apalagi dia berkuasa. Orang-orang kafir kalau sudah berkuasa di kalangan kaum muslimin, atas kaum muslimin, antum selentik kupingnya, dia akan balas dengan apa? Dipukulnya antum pakai besi. Begitu, dia memang apa namanya? kesempatan loh. kalau dipukul dia pakai besi? Masa kupingnya dipegang? Ah uh, begitu. Jadi orang Israel itu, dia punya alasan. Jadi dia akan, waktu dia menghancurkan uh, pemungkinkan kaum muslimin di Gaza, itu kan dikarenakan alasannya apa? Uh, apa namanya, kelompok Hamas uh, menyerang mereka pakai roket. Kan oh, begitu. Kelompok Hamas menyerang pakai roket, atau dua roket. Mereka menggempurnya pakai apa? Pakai tank, pakai pesawat, hancur -pung -pung, pemukiman kampung. Jadi alasan itu dibuat-buat. Kalau seandainya mereka yang dihantam pakai roket. Ya carilah orang yang menghantam pakai roket. Apa ya pemukiman yang dihancurkan. Jadi itu dendamnya. Ya maklum kalau orang dendam misalnya. Ya, orang kalau sudah dendam. Antum. Jangan antumlah Si A dengan si B. Ya, dengan tetangganya enggak enak. Jangankan nengok tetangganya. Ayam tetangga pun masuk di rumahnya enggak bisa. Ini ayam si pulan. Tendangnya pokon begitu. Pan si ayam enggak ada salah apa-apa. Enak saja masuk masuk barangan orang, begitu. Adik-ikan mereka COVID, begitulah. Jadi apa namanya? Karena mereka kuat, karena mereka kuat, jadi cari-cari alasan. Dibunuh orang istilah satu, nanti mereka membunuhnya jangan-jangan dikira satu. Begitu, loh. Kenapa kamu bunuh? Oh, masa mereka membunuh kami? Nah, itu aja alasannya. Padahal yang dibunuh satu mereka balasnya seratus. Dibalas kepada orang-orang yang tidak. Tidak bersalah. Begitu dendam mereka. Ya. Jadi cari alasanlah begitu kira-kira. Nah, demikian para Ekhafidin. Azza wa Jalla. Jadi di situ tidak ada lagi cerita ham. Kalau di Indonesia kan pelentik ham. Begitu. Dikit-dikit ya. ham. Kalau di Israel sana waktu pembantaian Gaza itu tidak ada ham. Amerika pun tidak mengatakan itu apa namanya sebagai pelanggaran ham. Kalau di Indonesia kepijak sedikit ham kata Amerika. Nah, demikian. Ya mereka memang satu kelompok. Ya, memang mau menghancurkan kaum muslimin. Pokoknya kalau ada sedikit saja alasan untuk menyerang kaum muslimin, contohnya Irak. Alasannya apa dulu? Ya nuklir kan begitu, ada nuklirnya Pem, apa pembunuh masal. Coba habis-habisan kan diserang Irak, ternyata dapat apa enggak? Alasan saja kan. Coba Korea Selatan yang sudah tegang-tegangan sampai sekarang kan nggak pernah diserang-serang Afghanistan gara-gara alasan apa Osama Bin Laden kan itu saja alasannya sampai sekarang nggak selesai-selesai itulah mereka para kafirin azza wa jalla ya demikian Allah yeah, alam bissawwal ya silakan ini lo Ya. Terima kasih Bu. Heeh. Ya, berdiri. Si makmum harus ikut imam. Berdiri ikut berdiri. Walaupun dia sudah ingatkan Jadi bagaimana? Setelah selesai, bertanya, belakatakan, "Mam, tadi salah, Mam." Begitu. Ya. Jangan di situ, "Mam, sujud, Mam." Jangan nah, lagi salat. Iya kan ada juga imam ini dia lupa sujud satu. Begitu sujud pertama langsung bangkit, dikiranya sudah dua sujud. Kan begitu. Si makmum, "Subhanallah." Enggak juga. "Subhanallah." Kan enggak ada ngomong di situ, enggak bisa. "Sujud kedua, Mam." Kan enggak mungkin. Nah, maka dia masuk, ikut. Setelah terakhir setelah salam dia boleh komplain. Mam, ini, tuh saksinya. Oh iya, salah. Bangkit. Selesaikan. Tadi apa namanya? Rukun yang uh, rakaat yang rukunnya tinggal. Iya, ah, ah. ah. hmm? Enggak boleh. Tetap ikut imam. Sebagaimana Rasulullah SAW ya, melakukan sholat empat rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika dua rakaat, beliau, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Para sahabatnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Baru kemudian ada seorang sahabat yang berjulukan Zulia Dein. Ya Rasulullah, aku siratis sholat, amnasita. Ya Rasulullah, apakah sholat itu dikosor sudah, jadi dua rakaat? Amnasita. Atau anda yang sudah ada lupa, ini ngobrolin sudah nih, sudah ngobrol. Kemudian kata Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar. E, apakah sebagaimana apakah benar apa yang dikatakan Duliadin? Benar ya Rasulullah. Rasulullah bangkit. Takbir, para sahabat takbir, tambah dua raka, selesai. Oh, ya, itu, kan? uh, uh, nah, itu, uh, itu kan bang jalan kan? Heeh. Heeh. Yang tadi tuh Jadi Jadi tadi, tadi uh, ada lagi salat lagi. Jadi Heeh. Uh -huh. Jadi udah orang tadi lah, salat lagi gitu. Saya kepikiran jadi sujud saya tadi ke dia. Heeh. Jadi sujud sahwi lagi gitu. Makanya saya sekarang sekarang salat Isya tadi pun masih bertanya kan dulu saya tanya dulu gitu. Heeh. Uh -huh. begini. Lah yang kurangnya dia apa? Huh? Yang kurangnya apa? Sujud. Lah, maksudnya kan maksudnya, menunggu kan. Busuh wahdi. -huh. Enggak, si imamnya dulu, si imamnya. Apa yang kurangnya? Dia waktu harusnya. Kan keluar akan. Uh -huh. Itu keluar akan. Harus akan duduk. Duduk Ibtirosh. Kan. Uh. Bangkit. Oh itu. Nah, bangkit. Ya kalau, itu duduk itu. Duduk Roz, kalau duduk Ibtirosh. Ibti kalau duduk Ibtirosh. Bagi seorang imam. Jika dia diingatkan. Dia belum sempat bangkit. Dia boleh balik. Kalau dia sudah bangkit. Sudah. Dia teruskan. Dan cukup susahwi. Itu ada kejadiannya. Makanya apa namanya dia harus bangkit karena tasawuf awal itu tidak termasuk ukun jadi si si imamnya ya betul dia susawi jadi aturannya itu bagi seorang imam kalau dia sudah dia lupa tasawuf awal dia sudah sempurna berdirinya nggak perlu balik nah, dia teruskan dan si makmum harus lanjut pokoknya si makmum tugasnya tetap mengikuti imam Walaupun salah, enggak boleh. Jangankan masalah yang tidak rukun, yang rukun saja misalnya, seharusnya dia rukuh enggak rukuh begitu, dia baca surat langsung sujud. Habis baca surat, Allah wahad, Allah usamad, alam wad, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ikut sujud. Begitu. Jangan bertahan. Oh, imam kita tidak boleh mengikuti hal-hal yang bermaksiat kepada Allah enggak laku di sini. Jelas kan si imam salah? Jelas, namun dalam masalah ini dia harus ikut. Masalah komplain setelah nanti. Dia enggak boleh ngomong, "Mam, ruko belum." Enggak bisa. Sudah, dia tetap ikut. Nanti si imam dikasih tahu setelah salam, Pak Imam. Tadi belum ruku, yang pertama. Oh iya, iya betul-betul, betul. Maka dia bangkit, tambah satu rakaat. Apalagi yang tashahud. Awal, tashahud awal itu bukan rukun. Makanya aturannya, bagi yang sudah sempurna berdirinya, ya, dia teruskan, tidak berusaha bangkit. Hah? Dia balik. Balik, begitu aturannya. Bagi si imam. Berarti betul, si imamnya. Ya, ya, ya. Heeh. Ah. Kalau dia sudah sempurna enggak? Kalau sudah sempurna berarti enggak? Dan si imam tetap ikut. Si si apa sih makmum tetap ikut. Harus ikut. Terakhir Ya silakan. Ah. Ya. Ya. Ah. Ya. Iya. Berkata. Hmm. Iya. Hmm. Ya perhatikan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata seperti itu ini terlepas masalahnya apakah ucapan Umar bin Khattabnya sah atau tidak? Ya, maksudnya sanatnya. Kita anggap saja saheh. Kita lihat waktu itu ada yang namanya Khalifah, sudah. Dan Khalifah inilah yang menyatukan kaum Muslim, sudah. Lantas hadis-hadis tentang bayat itu tidak hanya satu. Hadis-hadis tentang bayat tidak hanya satu. Di antara hadis yang berkaitan tentang bayat kata Rasulullah, apabila ada dua imam yang dibaiat, maka satu harus dibunuh. Ya, apabila ada dua imam yang dibaiat, maka satu harus dibunuh. Nah sekarang, kalau kita lihat jamaah-jamaah kaum muslimin yang ada pakai waqf dan punya imam masing-masing, nah sekarang yang mana yang mau dibunuh? Itu tandanya apa? Tandanya baiat itu, ya. Bayat itu ditujukan kepada apa? Kepada seorang pemimpin yang memang menyatukan seluruh kaum muslimin. Sehingga tidak ada perpecahan di kalangan kaum muslimin. Bukan bayat-bayat yang dibuat. Para jamaah ini malah buat perpecahan di kalangan kaum muslimin. Karena masing-masing anggota harus mengkultuskan imamnya. Namanya juga itu bayat. Begitu. Ya. Makanya kita lihat. Kalau dalam memahami bayat. Jangan diambil satu hadis. Coba kumpulkan saja hadis-hadis. Kira-kira bisa enggak seluruh hari sinkron? begitu. Kalau enggak bisa, berarti bukan begitu yang dimaksud. Ya, kalau tidak bisa, berarti bukan demikian yang dimaksud. Ya tentunya kalau ditanya jemaah ini, ah, imam kalian mau dibunuh enggak? Enggak, imam sana aja dibunuh. Kalau ditanya ini tentu enggak mau juga imamnya. Itulah berkaitan tentang bayat. Apabila ada dua imam yang dibayat, maka satu dibunuh. Karena apa? Karena kalau ada dua imam, ini akan kacau. Akan kacau. Adem ikan parekhafidin. Azza wa Jalla Itu kalau dua. Bagaimana kalau tiga, empat, lima, enam, dan seterusnya. Allahumma Alhamdulillah. Ya demikianlah parekhafidin. Ya sudah jam setengah sepuluh. Saya kira itu sajalah. Ada tanya online. Satu aja. Ia ya, menyemir rambut. Parekhafidin tengok semirannya bagaimana. Sunnahnya menyemir untuk laki-laki, yaitu yang beruban. Yang putih, kemudian, bukan disemir sebenarnya, dihina. Pakai inai itu, dijadikan merah. Jadi yang putih dimerahkan. Bukan yang hitam dimerahkan. Nah, jangan salah ya. Kalau sekarang ini kan yang hitam dimerahkan. Tambah lagi hijau, tambah kuning, dan seterusnya. Ya. Jadi para Khawidin. Jadi sunnahnya itu sebagaimana ketika Abu Bakar radhiyallahu anha radhiyallahu anhu udah merah, udah udah udah putih rambutnya, jenggotnya. Kata Rasulullah, "Kenapa Anda enggak merahkan dia? Dihina. daro inai supaya dia menjadi merah." Dan inai itu dia tidak melapisi para Khawidin, ya. Inai ketika memerahkan rambut itu enggak melapisi. Beda dengan cat rambut Cat rambut itu seperti antum ngecat tembok, temboknya kan ter terlapisi, seperti antum melap melaminating, melaminating uh, apa namanya, uh, melaminating kertas, terlapisi, nah, demikian, ya. Sementara hina itu tidak melapisi, dia mewarnai, tidak sampai melapisi, jadi dia tetap terkena, terkena bagian kulit, seperti wanita yang kalau ada yang pakai inai misalnya di di tangannya, ya, itu dia ada yang melapisi. Karena langsung kena kulit. Demikian juga dengan uh, dengan apa namanya dengan, dengan rambut. Jadi kalau yang uban yang diinai, yang dimerahkan dengan inai, ya atau benda peme, apa, pewarna yang tidak melapisi yang yang se, sejenis dengan inai, maka itu disunahkan. Disunahkan malahnya, dianjurkan. Adapun uh, apa namanya yang hitam diwarnai itu tasapu dengan kupar kan sekarang ini dia apa namanya e, rambutnya hitam namun bagian sini dibuat agak putih kan begitu ada trennya dibuat agak putih ya karena melihat-lihat para selebritis lah begitu atau di sininya dibuat putih seperti ya eh, dibuat putih di sini hitam nah, demikian itu tak dengan kufar tidak ya, dibolehkan jadi itu inti daripada -pa -pa -pa -apa, apa namanya, pewarnaan rambut dia untuk uban bukan yang hitam Di perubah warna menjadi warna-warna yang lain demikianlah para khawifin aku lu qouliha wa astaghfirullah muslimin innallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh